Bapak Dibio selamat siang Pak Selamat siang Bu s i l a h k ada n a kesalahan dalam sistem perburuan kita ya Bu ya Terutama di Kementerian Perburuan ya Buru-buru itu mestinya di screening dulu oleh Dernaker m a k a mereka itu menuhi syarat kerja atau enggak Kemudian digolongkan kelasnya Menurut kemampuannya pengalaman kerja dan sebagainya Serta standar gajinya Dan bagaimana operasionalnya Apakah sistem jam-jaman Apakah sistem s h i f t t i a p 6, 6 jam ganti パカマンシテムシャトーハリトーブラジャンジャンナンパギーサンベジャンナンソレーアパカマンシテムシテムポトスキトロビサニャンジャンセブランパギーサンベジャンマランキトウディータトウギトウディーシテムオノラルギトウディーキトラーパルオニャンカメンテリアンバーフューワンマンバーツワトウクラシフィカシアンキトロセルサタリフィカシニャンタピカロングアチラスマカトルシャティラ パンウザアンビューグループ、マウマウニャ、シュパャクバニャクニタンパンルアティカン、バディアルスバイアルバニャク、センディアルスバリオファン、センガジタタタバヤ、アゲニャ、セナギニャン、プジャディパブロンタカン、グループ、プリイトヤン、ビシュプトカンダディ、マインダバカバイカンガジー、ザゲニャ、ディマナ dari mereka itu ada yang berprestasi tapi ada juga yang gak berprestasi mirip perungka lah perungka h kita ini dan ada yang berprestasi, ada yang gak berprestasi, yang gak berprestasi d i p i n d a h tugaskan untuk jam-jam pendek, udah gitu aja, jadi satu-satunya jalan adalah klasifikasi buruh, penentuan tarifikasi dan sebagainya, itu tugas kementerian perburuan, bu. sebetulnya bukan、uh, tugas Pak FM untuk mengudarakan g itu、gitu. terima kasih Oke,、okay, terima kasih Bapak d i j o l Kena phone berikutnya Bapak Robert, selamat siang Pak. Selamat s a Silahkan Pak. Kalau saya simpel, menurut saya itu、uh, layaknya itu atas pandangan siapa dulu. Apakah dari karyawan atau dari pemilik usaha. Kalau menurut pengusaha layak 700 ribu, ya silahkan kerja. Bukan usah protes-protes. Kalau menurut karyawan g a l a y a n gak usah kerja kenapa mesti repot-repot sih demo-demo justru pemerintah harusnya ya memberikan juga keadilan buat pengusaha yang sudah berusaha memberikan lapan g a n pekerjaan jangan dituntut terus jangan banyak peraturan pokoknya kalau karyawan mau bekerja dengan tenang dengan peraturan perusahaan misalnya satu bulan 900 ribu Diterima dilahkan, kalau nggak diterima ya cari kerjaan lain. Masih banyak kok orang yang butuh pekerjaan, jangan demo-demo terus. Bikin rusak negara kita, bikin macet, bikin orang susah. Coba deh, kalau merasa masih mau bekerja dengan baik, ya ikut ya aja aturan perusahaan. Nggak cocok, silahkan cari pekerjaan yang lain. Masih banyak yang mau kerja. Baik, Bapak Andi, bagaimana komentar Bapak? Uh, saya ingin komentari bahwa kalau、uh, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Itu seolah-olah hanya dikhususkan untuk pengusaha-pengusaha Tapi tidak untuk aparat pemerintah sendiri Sebagai contoh ya、uh, Yang bekerja di sebagai pegawai honorer di,、uh, Mungkin di apa, Pemda Kemudian di kantor-kantor、uh, kecamatan Apa segala itu semuanya itu Bahkan mereka gajinya Di bawah u m r Nah mereka juga Istilahnya itu n gak g demo gitu loh Nah sekarang yang ditekan adalah Para pengusaha untuk harus Upah minimum ya, Jadi pemerintah sendiri n gak g memberikan contoh Oh ini saya pokoknya Minimal saya menggaji pegawai Pemerintahan minimal、uh, Harus sesuai dengan yang saya Tetapkan untuk Memajibkan、um, pengusaha Membayar mereka gitu loh Jadi memberikan contoh lah, itu a a n terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Gilbert, selamat siang Pak. Iya, Silakan. saya bilang sih dari pemerintah harus, harus apa ya? Kayak kita, pungutan-pungutan kan dikurangi, dengan cara kalau pungutan dikurangi, korupsi-korupsi dikurangi, kan jadi beban perusahaan ringan. Uang tersebut kan bisa diberikan kepada si guru ini. Iya kan, kalau... Kita perhitungkan sebagai pengusaha Kalau beban untuk uang-uang sokok-sokok itu kurang lebih 10-15 sampai persen Ya ini perhitungan saya ini a h ini uang s e b e s a r ini kan ini bisa diberikan untuk kesejahteraan guru ya kan Jadi disini kembali lagi ke si, pemer, ke si pemerintah ya、kan? Kapan n k a dia bersih? Bisa n d a t a n 2010 Ya kan? 2011 Gitu. Jadi kembali lagi ke si manusia Buat buruknya ini Si pemerintah ini Atau si birokrat k o t o r ini Kembali ke sana lagi Terima kasih Oke、okay, terima kasih p a n a phone berikutnya Bapak Dison Selamat siang Pak、oh, Selamat siang Pak Edison. Edison Jakarta Edison ya s i l a k a n Pak Jadi memang ini agak dilematis ya Karena kami juga mengalami Kalau apalagi seperti menjelang hari-hari raya Hari ini besar Terkadang aparat pemerintah lembabanya resmi datang mengajukan sesuatu. Ini sulit juga. Jadi pertama yang mau saya sampaikan, tolong pemerintah menginstruksikan kepada aparat di tingkat Kecamatan Kelurahan Kota Madia supaya tidak mengajukan entah itu namanya THR, entah apapun namanya pada saat-saat hari raya ataupun namanya yang sifatnya semacam THR satu Yang kedua, tolong juga pemerintah bisa memfasilitasi Supaya pengusaha pun dengan buruh itu tidak mudah terprovokasi Karena ini memang sebenarnya juga tugas s a r i k a t pekerja Karena sering saya perhatikan demo-demo ini ditunggangi Jadi ini sebenarnya sangat dilematis Apalagi zaman sekarang, zaman krisis Pengusaha itu pun sebenarnya punya nurani 私は100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で100万円で1 i 0万円で100万 e で1 Kelurahan Sarpol itu yang kadang-kadang bikin high cost perusahaan. Terima kasih mbak. Pak Rudi selamat siang. Siang. Silahkan Pak Rudi. Ya satu-satu n -satu y a jalannya serikat buruh dihilangin.、Hmm. Oke,、okay, serikat buruh dihilangkan itu s e l a n dari Pak Rudi ya.